di zaman dalam Al-Qur'an itu kadang, -kadang disebut ayat. Uh, nah, uh, sebenarnya gini, Al-Qur'an itu kadang memberikan pesan siapa lawan, siapa lawan siapa lawan gitu ya. Jadi siapa yang harus kamu lawan, siapa yang sama aja berteman. Nah, dalam interpretasi kita sekarang ini kadang-kadang agak -kadang susah cocoknya. Jadi artinya betul wahya. Oh, tapi itu gini, yang dikatawanya. Dimau ya, saya tanyakan siapa sih tak memaafkan uh, paham terang lawan kita, kita yang menurut kita. karena kalau kita ingin mau sekarang mau terang tahu siapa berjalan-jalan sekarang gitu terus <laughs> kita ngobrol rame-rame gitu mestinya nah jadi kecanduan caping terpaksa kita berhadap sebutan kafir sebutan uh, yahudi sebutan orang musyrik itu jadi salah sasaran rasanya entar ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullah yang berikutnya silakan dan kenapa menuntut aspek yang dalamnya eh kita itu imam tidak satu eh bagaimana cara supaya grafik yang nanti itu menanjak selain kita belum tahu apa-apa ramat pes bisa berdiri terus sampai tua sampai pernah itu bagaimana ya solusi itu sangat menyedihkan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh namanya waktu 10 menit saya baca buku catatan yang judulnya solusi tapi buat depannya aja, ya sudah sudah tahu sisinya semua. So. <Gülüyor> nah itu sudah yang saya pandang eh sejauh mana sebesar apa klinik yang sudah melanda bangsa kita yang dahsyat ini sehingga bangsa kita tuh enggak maju-maju cer. Sehingga seulitnya saya nanti jelaskan udah sebesar apa seulit ini saja. Demikian asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pastinya teman-teman ketika ini untuk teman-teman yang tahun ini saya sendiri. Saya kira kita nanti kita harus saling badan untuk mengetocho Anda semua dan saya ini kate juga ada bagaimana sama level dan konteks kebudayaan. Jadi yang paling dominan itu kultur memang. Itu juga kate. Jadi kita ini dalam soal begitu kita kita kurang bersyukur atas kemurahan Allah itu juga potensi ini juga tampil. Nah, sekarang dua hal yang untuk mencoba cara berpikirnya begini, Mas. Yang mana tadi, Mas? Gini. Oke, alhamdulillah. Gini, Mas. Pertama Anda melihat melihat, lebih melihat identitas atau memilih lebih melihat perilakunya. Perilaku, perilaku, perilaku. Nah, jadi musuh ini pada orangnya atau pada perilakunya? perilakunya. Jadi agak lebih mudah kan jadi jadi bukan bahwa Hermopo pasti begini, kalau Prabowo pasti begini SBY pasti minda Bawamaling pasti begini kan yang dihukum di proses pengadilan itu kan perilaku dia pada suatu waktu tertentu dalam perbezaan itu. Jadi peralaku perilaku ya bukan di jadil nasa maka kejantinas ini kita panggil begini Anda Anda tahu bedanya pentingju sama peninju. Teman-teman. Saya berantem sama Anda gara-gara taktil saya Anda makan. Tak tinju dia. Siapa tadi peninjunya? Oh I know. Tapi enggak bisa ditanyain siapa tadi pentingnya. Nah, teman-teman kuliah ketika nanti diuni, kalau petinju itu professionally dia memang seorang petinju. Kalau peninju itu adalah orang yang melakukan pekerjaan petinju untuk konteks yang berbeda pada waktu tertentu dan tempat tertentu, maka dia disebut peninju bukan petinju. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau memahami siapa kafir siapa tidak, jangan konteks petinju, tapi konteks peninju. saya kami. Penih bisa tidur. Saya itu bergaul sama preman di mana saja. Saya kumpulin kapan-kapan ada maksud saya ingin bikin di kongres preman nasional. Artinya semua teman-teman pencopet, pembunuh, penjambret, dengan profesi orang di penil, buta tempong, buta tempung, buta matit, yang subuh, warung macem dari Banyuwangi delpasar Bali sampai Merak. Hal ini dia. ini abang sudah ngajarin tadi. Setahu saya, Mas, mereka itu kafir dalam arti peninju, tapi kalau dibilang konteks petinju mereka itu sangat gunung. Mereka orang yang sangat setia. Mereka orang yang nuraninya bahkan lebih bersinar daripada pejabat-pejabat apalagi badan Polri polisi. Permankan-perankan Saya pernah kumpul di jadi ada teman dari Jakarta ke Cijecah, saya langsung SMS salah satu dari pasar Beringharjo dari stasiun menuju Cijecah dan dari Maleboro langsung ke Jalan Lebak Bulus. Di utara Tangerang e, -ger itu kumpulnya sekitar ada 100 orang lah yang sedang operasi yang gitu ya. Mendukung anak kumpulin semua di situ kan. Dan kalau Anda melihat mereka, Anda tanya mereka, itu mereka bukan petinju. mereka itu peninju-peninju pada saat-saat itu memang mereka meninju secara ganas. Yang ini dulu, guru ini, yang ini dulu, Gerampok ini, yang ini yang namanya Profesor Dumblet, saya juga namanya Profesor Dumblet. Jadi itu guru besarnya semua maling sedih. Nah, itu namanya Gemblet. itu dia di